lalu publik sempat dikejutkan oleh peristiwa yang dialami oleh seorang wanita berusia 90 tahun yang dituntut 1 miliar rupiah oleh anaknya sendiri Nurhana karena kasus kepemilikan tanah Nenek bernama Fatima ini dituntut kemeja hijau oleh anak keempatnya yang ia besarkan dengan susah payah Nurhana bersama dengan sang suami Nur Hakim Menuntut kepemilikan tanah di kecamatan Cipondoh Tangerang yang kini sang ibu diami Dalam Islam hal seperti ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan Islam memuliakan dan meninggikan derajat ibu Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu Inilah dasar bagi setiap anak muslim untuk menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya Khususnya kepada sang ibu Tentunya kutipan hadis ini memiliki tafsiran dan makna yang dalam bagi kita untuk hormat kepada ibu. Kehidupan yang serba cepat menuntut manusia untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan yang akhirnya menumbuhkan manusia-manusia yang cenderung memuja kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Apa yang dialami oleh Nenek Fatima ini adalah sebagai contoh, betapa dunia dan materialistis adalah hal yang tidak terpisahkan. Inilah Depit dari segala persoalan hidup yang ujungnya akan memupuk sifat penurunan moral dan juga ahlak. Tentunya Islam hadir sebagai wujud dalam pembentukan manusia yang lebih beradab. Tidak ingkar terhadap perintah Allah untuk menyayangi dan mencintai kedua orang tuanya. Selain itu juga bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat orang tua ketika mereka telah dan sedang menuju usia senjanya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَاصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شدّه وبلغ أربعين سنة. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. التي lati an'amta alayya wa'ala walidayya wa'an a'amal sa'alihhan t'ar-doah صَالِحًا a'amal sa'alihhan t'ar-doah wa'aslihli fi dhuriyyati inni tubtu ilayka wa'inni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Puji syukur kehadirat Allah Yang kembali mempertemukan kita Dalam majelis ilmu kita dan insya aku Yang disiarkan secara langsung Dari Masjid Al-Muslimun Indra Prasta Jalan Kresna Raya Warung Jambu Bogor, Jawa Barat Tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini sangat menarik sekali yaitu surga anak di bawah telapak kaki ibu. Kita akan maknai selama ini adalah kita membentuk image surga yang ada di dalam kepala kita. Hayali-hayali atau hayalan-hayalan kita. Tetapi Rasulullah banyak mengisyaratkan bahwa sesungguhnya surga itu dekat dengan kita. Majelis ilmu yang kita datangi adalah taman surga. Sementara di rumah, ibu kita yang masih hidup, yang kita hormati, yang kita cintai. Dia adalah pintu surga. Itulah nantinya ayat-ayat akan kita tadabur bersama guru-guru kita yang Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Habib Nabil Al Musawa dan Ustadz Amir Faisal, sekaligus juga narasumber Bang Reza Indragiri yang akan mencoba untuk berbagi ilmu kepada kita sudut pandang. Psikologi Islam Tentu saja dalam kasus yang seperti kita saksikan tadi Yaitu kasus Nurhana Baik pemirsa Selamat mengikuti Inilah damai indusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi Wa ashabihi wa mawalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله بيته وازواجه وذرياته ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله fi يوم القيامه ام بعد yang saya cintai para pemirsa terutama Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini anak-anakku para pemuda para pemudi para remaja Dan juga seluruh hadirin wal hadirat yang menjadi pemirsa TV One. Dimanapun anda berada. Alhamdulillah wa syukur wa ala ni'millah. Segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita akan membahas bertemu lagi dengan saya. Dan kita akan membahas hal yang berkaitan dengan birru al walidain. Atau berbuat baik kepada kedua orang tua khususnya kepada ibu. Bapak ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang seluruhnya insya Allah berada di dalam rahmat Allah. Kalau kita melihat tadi ada satu peristiwa yang cukup mengenaskan yang tadi ditunjukkan oleh TV One. Tentang seorang yang menuntut ibunya. ya Sampai sekian banyak. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Yang hadis ini insya Allah kita semua terbiasa mendengar hadis ini. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu sahabat ini bilang, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad." Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Amlaka bin um? Apakah kamu punya ibu?" kata beliau. Lalu orang ini menjawab, "Naam, saya punya ibu ya Rasulullah." Lalu kata Nabi Muhammad Wasallam s.a.w. Maka kata Nabi Muhammad s.a.w. Berbuat baiklah kepada ibumu itu. Kenapa? Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya. Fa'inna itu tahta rijlaiha. Ada di bawah telapak kaki ibu kamu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian mencoba menafsirkan hadis ini. Apa sih yang dimaksud dengan surga di bawah telapak kaki ibu? Sampai ada yang nanya sama ibunya, "Bu, saya lihat kok di kaki ibu enggak ada surganya, Bu?" Ada, Bu, anaknya yang begitu. Mungkin kalau masih kecil ada yang nanya begitu, ya. Nah para ulama' bapak ibu sekalian menafsirkan hadis ini. Seorang ulama' namanya ya beliau menyampaikan ini adalah kinayah. Kinayah itu kiasan bahwa kepada ibu itu harus sempurna dalam ketundukan dan kerendahan hati. Beliau mensitir satu ayat yang lain di dalam Al-Quran. Di surat Al-Isra ayat ke-24 kata Allah subhanahu wa ta'ala. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَا حَبْدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Hadirin walhadirat, kalau diartikan bahasa Indonesia orang menyebutkan وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَا حَبْدُّلِّ itu diartikan dan rendahkanlah hatimu kepada kedua orang tuamu itu lahumah, bagi mereka berdua kalau bahasa Arab janah itu artinya sayap kalau kita lihat burung itu, itu yang paling diandalkan sayapnya Tapi kata Allah kalau sama orang tuamu, potensi kamu, kekuatan kamu, power kamu, kemampuan kamu, Itu rendahkan. Ya. Kenapa? Minar rahmah dengan cinta kasih sayang kamu. Apalagi sampai nuntut ibunya. Jangankan nuntut ibunya, ya. Tadi ibunya sudah sedemikian tua. berkata ahaja enggak boleh. Ya kalau sudah orang tua, kita sudah tua itu, ya. Apalagi sampai seperti itu, ya. Nah, jadi kata Imam at ayat itu menunjukkan tunduk yang sempurna. Rendah hati yang sempurna kepada ibu kamu, ya. Ulama yang lain, ya Asini, ya beliau menyampaikan juga menafsirkan ayat ini katanya surga itu maknanya adalah tergantung ridoknya ibu. ibunya enggak ridho enggak masuk surga, ibunya rida masuk surga. Lalu beliau mensitir hadis lain yang berbunyi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung nya kedua orang tua. Wa fi sukhthil walidain. Dan juga kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Bayangkan itu. Hadis ini ditakhiris oleh Imam Bukhari, di dalam kitabnya adabul Mufrat, hadis sahih. Jadi bapak ibu sekalian kalau kita lihat dari hadis ini menunjukkan betapa kita harus tunduk sama orang tua. Ya Para ulama tasawuf menafsirkan ayat ini punya dua arti. Arti zahir dan arti batin. Arti zahirnya itu seperti orang yang menyerahkan kepalanya untuk diinjak. Artinya sempurna dalam ketundukan. Ya. arti batinnya kata para ulama tasawuf adalah bahwa nanti tingkat kita di jannah itu nanti yang menentukan orang tuanya setelah Allah Subhanahu wa taala suruh taro di mana orang tuanya yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nah khatirin wal kenapa seperti ini ini menunjukan karena ibu kita yang sangat berpengaruh kepada kita detik menit jam hari minggu bulan tahun Itu semua adalah bekas daripada ibu kita. Seperti jejak itu. Telapak kaki itu kan meninggalkan jejak. Begitulah terhadap diri anak. Semuanya adalah jejak dari ibu dan juga ayahnya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah itulah tadi sebuah kata kunci yang patut kita renungkan kembali. Ridho dan murka Allah tergantung dari ridho orang tua. Bersyukurlah kita yang masih bersama ibu yang kita cintai. Lantas pertanyaannya, mengapa sosok manusia, seorang wanita memiliki level yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Bahkan tiga kali dari pria. Itulah yang akan kita tabur pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesia yang dibersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita. wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, anak-anakku para remaja, para pemuda, para pemudi yang seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya menyampaikan bahwa yang namanya kasih ibu, tingkah laku ibu dan sebagainya itu bagaikan jejak kepada anak, ya. Saya katakan tadi menit, detik, Jam, kemudian hari, minggu, bulan, tahun, itu semua berbekas kepada anak kita. Nah oleh karena itu maka orang tua yang baik, dia akan memanfaatkan seluruh potensi tadi untuk supaya anaknya jadi baik. Bahkan lebih baik dari diri mereka. Jangan sampai kita justru membuat anak itu kemudian menjadi tidak baik. Saya memberikan satu contoh Bapak Ibu sekalian. Satu keluarga yang jauh dari hal-hal yang Kalau kita sekarang modernisasi Ada HP, ada TV, ada Facebook, ada segala macam Saya berikan satu contoh keluarga yang sederhana Tapi nama mereka itu diabadikan di dalam Al-Quran Ribuan tahun orang membacanya Sampai hari kiamat nanti Siapa? Keluarga Ibrahim alaihissalam Gimana keluarga Nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Kita lihat ketika Sang ayah dan ibu yaitu Ibrahim dan Siti Hajar diamanahkan oleh Allah untuk menyimpan putranya dan istrinya itu di tengah padang pasir. Tempat nggak ada pohon, nggak ada makanan, nggak ada air. Sampai disebutkan di dalam sahih Al-Bukhari, istrinya ngejar sama Ibrahim. Sambil nanya, ini kenapa kamu tinggalkan saya kami di tempat seperti ini? Ibrahim tidak jawab. Ibrahim itu orang yang sangat halus. Seorang ayah yang lembut. Yang halus kepada anaknya, kepada istrinya. Lalu kemudian ditanya lagi sama Hajar dua kali. Kenapa kamu tinggalkan di tempat enggak ada pohon begini? Enggak dijawab. Lalu Hajar adalah istri seorang nabi dan ibu yang luar biasa. Pertanyaan ketiga enggak seperti itu. Dia bertanya. Allahu bihata. Apa Allah yang nyuruh kamu, wahai Ibrahim... meninggalkan kami di sini baru keluar jawaban dari sang nabi. bala iya Allah yang suruh. Lalu apa? Sang ibu yang salehah ini, istri yang salehah ini, dia nggak kemudian ngeyel. Dia katakan, Idaan lan yudayyuna. Kalau begitu Allah nggak akan pernah menyianyakan kami. Dari rahim ibu yang seperti itu keluar seorang anak yang namanya Ismail, Alih salam. Yang kemudian sekian tahun nggak ketemu bapaknya hanya dirawat oleh ibunya. Lalu saat ketemu bapaknya diperintah sama Allah untuk disembelih. Diskusi ayah dan anak itu diabadikan juga dalam Quran. Kata Ibrahim alaihissalam lihat Ibrahim ini seorang yang sampai kata Allah la halimun halus ya dia nggak marah sama anaknya, dia bilang kata-katanya disebutkan ya bunai ini arafil manam Kalau bahasa Indonesia itu Wahai Ananda Bukan dengan kata-kata he, sini kamu goblok misalnya dan sebagainya Tapi kata-kata yang sangat halus Wahai Ananda Ini Arafil Manam Saya melihat dalam mimpi saya Anni adbahuka Saya menyembelih kamu Fandur Coba bagaimana pendapat kamu Padahal itu wahyu Allah Perintah Allah Wajib dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi kata beliau Subhanallah lembutnya kepada anaknya Sang anak Karena ayahnya seperti itu Ibunya seperti itu Jawabannya juga diabadikan dalam Al-Quran Apa kata anaknya? Ya abadi Sama dia menggunakan kata yang halus juga Wahai ayah anda, if If'al ma Lakukan apa yang diperintahkan kepada ayah Satajiduni InsyaAllah aya akan melihat saya Insya Allah termasuk orang yang sabar dia enggak bilang sayajini ya kamu akan lihat saya nih sabar nggak sayajini Insya Allah luar biasa ya jadi sikap tingkah laku kebiasaan dari orang tua itu nempel sama anaknya dibawa bertahun-tahun Kenapa seperti jejak kaki tadi telapak kaki itu Ya, kalau kita di hutan kita ngikuti jejak itu. Nah begitulah keindahan bagaimana keluarga yang baik Bapak Ibu sekalian. Lalu tadi Ustadz Agung yang dimuliakan Allah menyampaikan satu hadis. Bagaimana kemuliaan ibu itu dibanding bapak? Uh, bapak Ibu sekalian ada satu hadis sahih. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Kepada siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik Lalu Nabi menjawab Ummuk Ibumu Orang ini nanya setelah ibu siapa lagi Ya Rasulullah Dijawab lagi oleh beliau Sallallahu alaihi wasallam Ibumu Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah Yang ketiga Kata Nabi SAW Ibumu Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah Yang keempat Thumma abuk. Baru setelah itu ayahmu. Bapak ibu sekalian, Imam Al qurtubi ketika menafsirkan hadis ini beliau katakan, cinta kepada ibu harus tiga kali dibanding cinta kepada ayah. Taat kepada ibu tiga kali lipat dari taatnya kepada ayah. Ya, kenapa? Kenapa? Madrasahnya tuh ibunya. Ya, yang dari sejak kecil terus menerus merawat sampai kemudian dia tumbuh menjadi besar. Hadrin wal yang dimuliakan Allah mungkin ada pertanyaan kita. Terus Ustaz Habib kalau misalnya ibu kita nyuruh nggak baik gimana Kalau ayah kita nyuruh nggak baik gimana Maka jawabannya adalah jangan ditaati tapi tetap harus bergaul dengan baik. Hatta dia musyrik. Apa ayatnya tadi yang dibacakan? Wain kalau misalnya mereka wain jihada kealaan tu syirikabi malai salakabi ilm, fala tutek Kalau mereka mengajak syirik kepada Allah, mengajak yang tidak baik, jangan kamu taati mereka berdua. Wasahibum mafid dunyam arufa, tapi tetap bergaul dengan baik. Mudah-mudahan dengan keluarga kita yang baik. ...anak kita diajari dengan kebaikan, ibunya baik, ayahnya baik, maka kita melahirkan generasi yang baik. Karena ibu adalah madrasah, mudah-mudahan kita sekalian bisa mengikuti seperti ini. Amin ya rabbal alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi Terima kasih abis pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi. Ahlak yang dimiliki oleh seorang anak adalah cerminan daripada ahlak orang tua. Dan tentu saja Al-Quran salah satunya adalah sebagai kitab ahlak. Mengajarkan bagaimanakah kita harus ber, memiliki ahlak yang bagus. Berkata dengan ahlak Al-Quran. Itulah yang telah diajarkan oleh seorang ibu sepanjang waktu. Dari melahirkan, dari membesarkan anaknya. Tetapi yang terjadi, baru saja kita saksikan tadi. Seorang anak hanya gara-gara urusan dunia harus menuntut orang tuanya 1 miliar. Keinginan yang tentu saja tidak bisa dipenuhi oleh sang ibu Lantas bagaimanakah kajian psikologi Islam untuk hal ini Insya Allah nanti kita akan bers bersama guru kita yaitu Reza Indragiri Seorang psikolog hukum yang akan memaparkan tentang perilaku anak yang dimiliki oleh anak yang bernama Hasanah Kita akan sampaikan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku Dan tadi Bung Reza psikolog hukum Islam Insya Allah nanti akan memaparkan kepada kita tentang kasus Nurhana tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Assalamu'alaikum Ibu selamat datang di Galeri Al Jatah Wb bisa dibantu ya ini. kita akan mencoba untuk menganalisa kasus yang mungkin Bung Reja juga punya catatan sendiri. Seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang ketika ibunya sudah berusia 90 tahun hanya gara-gara masalah tanah. Jual beli, akhirnya banyak menuntut 1 miliar dan itu tentu saja mungkin tidak akan mungkin dipenuhi oleh seorang ibu yang tidak berpenghasilan apa-apa. Kalau kita kupas dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, maka yang terjadi adalah kalah dan menang. Apalagi dalam ranah psikolog. Sekuler, tentu saja itu adalah masalah kenakalan remaja, mungkin seperti itu, kenakalan anak Nah, Bung Reza punya catatan apa untuk kasus ini? Proses hukum adalah proses yang sangat rasional Pertimbangan antara benar, salah, semua berdasarkan pasal, berdasarkan pembuktian, berdasarkan akal sehat Jadi seolah-olah proses hukum itu tidak memberikan ruang bagi yang namanya perasaan Bagi yang namanya suasana hati, bagi yang namanya sentimen pribadi dan seterusnya dan seterusnya Tetapi saya bayangkan, saya sungguh-sungguh penasaran dalam proses persidangan antara ibu dan anak itu Adakah muatan perasaan yang lalu lalang di dalam ruang persidangan Saya teringat pada seorang pensiunan hakim, Ansyahrul namanya Suatu ketika dia menyedangkan uh, seorang anak muda yang sudah melakukan tindakan pidana Dan pada akhir persidangan yang menakjubkan adalah Hakim Syahrul tidak berhenti hanya pada vonis bersalah Atau tidak bersalah Tidak hanya berhenti pada menghukum sekian tahun atau sekian bulan Tapi Hakim Ansyahrul justru bertanya kepada terdakwa yang notabene seorang anak muda ini Kata Ansyahrul kurang lebih Wahai anak muda Bagaimana perasaanmu pada hari ini Ketika menyadari di hadapan orang tuamu bahwa engkau sesaat lagi akan masuk ke dalam bui Langsung bercucuran air mata Anak muda itu Dia menunduk tidak bisa berkata-kata dan Hakim Ansyaru langsung perintahkan anak muda alias terdakwa itu Untuk bersimpuh di hadapan ayah dan ibunya yang saat itu juga sedang hadir di persidangan menanti fonis bagi anaknya Apa kata anak itu? Dia bersimpuh di hadapan ayah ibunya, dia merasa sudah sedemikian menjadi anak yang mensia-siakan keluarga Dia sudah menjadi anak yang begitu mengecewakan bagi ayah bunda dan dia minta ampun sebesar-besarnya Kepada kedua orang yang telah melahirkan dan membesarkan dia. Apa yang ingin saya katakan? Dalam proses hukum yang sangat rasional, dan barangkali rasionalitas itu pula. Barangkali akal sehat itu pula yang melatar belakang si anak sampai kemudian menuntut ganti rugi kepada ibunda tercintanya. Tetapi bicara keadilan ternyata tidak hanya bicara tentang akal sehat. Bicara keadilan tidak cukup hanya membawa rasio ke dalam ruang persidangan. Bicara tentang keadilan, bicara tentang hukum, bicara tentang hak dan kewajiban Juga memuat unsur perasaan Jadi lantas apa yang dialami oleh anak ini ketika diambil dari perspektif psikologi Islam? Barangkali ini sebuah cerminan Betapa sosok dewasa, umur sudah puluhan tahun Secara fisik sudah dewasa tetapi secara psikologis belum tentu seimbang adanya Kemudian yang sangat menarik sekali adalah Ini urusan rumah yang harganya 10 juta, kemudian bisa berkembang menjadi 1 miliar. Artinya ini adalah, tentu saja mungkin anak menyadari bahwa ibu tidak akan mungkin bisa membayar sebesar ini. Ya. Nah, jangan-jangan memang ini adalah kesengajaan dari anak untuk memberikan pelajaran kepada ibunya. Apakah memang sekurang ajar itu? Mas Kalau aja. kita berangkat dari asumsi bahwa si anak sedang mencoba memberikan tanda petik pelajaran kepada orang tuanya, Barangkali agar sedikit lebih adil kita perlu, perlu telusuri ke belakang. Satu dua langkah ke belakang. Bagaimana sifat relasi atau sifat hubungan antara si anak dan orang tuanya. Oke okay lah pada hari ini kita mengenal istilah anak yang durhaka pada orang tuanya. Tapi karena belakangan ini juga sering kita simak betapa orang tua menyakiti anak. Orang tua menyiksa anak. Adakah kemungkinan bahwa pada saat yang sama kita juga mengenal istilah orang tua yang durhaka pada anak. Tampaknya tidak akan bisa kita terima Tetapi menjawab pertanyaan Mas Agung tadi Barangkali kita perlu cari tahu bagaimana sesungguhnya bangunan hubungan cinta kasih Antara si anak dan orang tuanya tersebut Jadi kita tidak hanya melihat bagaimana anak yang berbakti kepada orang tuanya Tetapi juga orang tua yang melakukan terbaik demi anaknya Tadi yang menarik Bung Raja mengatakan bahwa di sini ada gangguan kematangan personality Bentuknya seperti apa gangguan kematangan personality itu? Dulu orang psikologi mengandalkan kecerdasan akal sehat, IQ Sebagai sesuatu yang dianggap sebagai kunci keberhasilan manusia Tetapi kemudian orang psikologi mengoreksinya sendiri Karena terbukti akal sehat saja tidak akan membuat kemudian manusia menjadi harmonis dengan dunianya Akal sehat saja tidak akan membuat kemudian manusia tumbuh cemerlang menjadi orang yang sukses luar biasa Sampai kemudian dirumuskan satu kecerdasan baru Bukan kecerdasan akal sehat, bukan IQ, tapi kecerdasan emosional Kecerdasan hati yang kemudian diperluas menjadi kecerdasan spiritual dan lain sebagainya. Ketika kita menggunakan kata orang dewasa, individu dewasa, maka sesungguhnya kedewasaan harus kita pahami sebagai sesuatu yang sifatnya paripurna. Kecerdasan IQ tersedia, kecerdasan emosi atau kecerdasan perasaan terbina, Dan kecerdaan spiritual juga semestinya terasah di sana Lantas bagaimana menyembuhkan orang yang mengalami gangguan kematangan personal seperti ini? Ada mazhab psikologi yang mengatakan bahwa Masa yang paling penting bagi pembentukan kepribadian manusia adalah pada usia dini okay. Usia 0 sampai 5 tahun Itu berarti peran vital orang tua tak terbantahkan Tapi kalau ternyata pada usia dini tersebut proses perjalanan hidup manusia tidak sempurna, lantas bagaimana mengoreksinya? Ada pula mazhab psikologi yang lain yang beranggapan bahwa segala sesuatu sebetulnya dibentuk lewat proses belajar. Jadi walaupun hari ini tidak sempurna, walaupun hari kemarin cacat luar biasa, tapi karena masih ada hari esok, maka sesungguhnya masih kita bisa lakukan koreksi terhadap situasi. Jadi intinya adalah peran ibu sejak dari kecil sangat berperan sekali dalam pembentukan personaliti anak. Tidak ada istilah orang tua paroh waktu sesungguhnya mas. Ini gambaran getir nih. Bahwa ternyata kemudian orang tua seringkali lebih takut pada atasan. Orang tua lebih takut menerima surat peringatan dari bos di kantor daripada menerima surat peringatan dari anak kandungnya sendiri. Fakta menunjukkan bahwa ternyata jangan-jangan hari ini lebih banyak orang tua biologis. Tapi berperan sebagai orang tua paroh waktu. Tuh. Jadi bisa dijelaskan terjawab sudah hadis mengapa posisi ibu memiliki tiga kali lipat dibandingkan dengan seorang ayah. Begitu, Bung Sangat strategis. Terima kasih Bang Terima kasih atas keterangannya yang tentu saja menjawab bagi kita bahwa ternyata peran ibu sungguh luar biasa sekali. Apalagi seorang ibu yang selalu kehidupannya bersandarkan pada Al-Quran, kitab yang mengajarkan ahlak. Itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Cukup spesial, kita kedatangan juga di majelis ilmu kita, Bapak Waka Polres Bokor, Bapak Tojiri, Assalamualaikum Bapak, kemudian Wakil Wali Kota Bokor, Bapak Usman Halim, Assalamualaikum, dan ada juga yang spesial yang tadi telah kita juga saksikan, kita dengarkan suara yang berdu, Raif, khusus kami dantakan dari Washington, Assalamualaikum Raif. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa kita akan dengarkan kembali paparan dari guru kita tentang ayat-ayat dan hadis yang akan kita tabur betapa posisi orang tua khususnya ibu memiliki posisi yang sangat mulia bersama guru kita. Silakan, Kiai. Okay. Para pemirsa Damai Indonesiaku tv One, rahimakumullah di manapun Anda berada. Sungguh banyak anak begitu mudah melupakan orang tuanya. Begitu dia besar Dia lupa keringat yang menetes dari ayahnya Ketika dia kembali dari ladang Dia dalam keadaan lelah Berbaring di atas batu Di bawah terik Semua itu dilupakan oleh sang anak Banyak anak lupa Bagaimana sang ibu bangun di tengah malam Ketika dirinya menangis Ketika dia tidak mengerti bahasa orang Dia buang air di mana-mana sang ibu bangun membersihkan kotoran dari tubuhnya membersihkan pakaiannya Di manakah itu anak? Di manakah engkau wahai sang anak? Kenapa engkau begitu mudah melupakan ayah ibumu? Sungguh masalah mengabdi ke orang tua adalah masalah fitrah manusia. Maka siapa yang ternyata melupakan semua ini, dia ternyata telah keluar dari fitrahnya. Bapak, Ibu, Rahimah, Kamu, Allah. Dengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan dalam Al-Quran tentang orang tua. Simaklah dengan sungguh-sungguh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menganggap sangat penting mengabdi kepada orang tua. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandeng antara Hakikat Tauhid Dengan Mengabdi kepada Kurang tua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah An-Nisa Ayat 36 Wa'budullah Wa'budullah Wa'la tushriku Bihi syai'ah Wa bilwalidain ihsana Perintah sembahlah Allah, patuhi Allah, perintah Tauhid. Lalu apa kata Allah? Wabil walidaini isana dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Apa artinya? Siapa yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua berarti dia telah tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ini masalah prinsip dia telah melemahkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia telah merendahkan dari Allah Subhanahu yang kedua Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 8 memberikan pesan khusus dengan menggunakan bahasa wasiat wasiat jangan sampai ditinggalkan kalau sudah Allah yang berwasiat Ini bukan wasiat biasa. Kalau ada orang tua berwasiat kepada anaknya, berarti wasiat itu penting. Tapi lebih penting lagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa wasiat. Dengarkan Allah firman, "Wa biwalidayhi husna." Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan "wa insan" kepada semua manusia. Semua manusia Beriman atau tidak Dia hendaklah tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ini nasihat universal Bagi semua manusia di muka bumi bahwa Siapa yang Tidak berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Dia telah keluar dari fitrah kemanusiaannya Bagaimana orang yang sudah beriman Keterlaluan Kalau sampai dia Tidak berbakti kepada kedua orang tuanya Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ketetapan. Dalam bahasa Arab disebut qada, ketetapan. Tidak boleh di atik Tidak boleh ditawar-tawar bahwa ini ketetapan abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. wa bil walidayni ihsana. Ini ketetapan abadi. Seperti ketetapan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ketetapan yang tidak bisa ditawar-tawar. Inilah haikat pengabdian orang adalah hakikat yang paling mendasar dalam Islam. Baik, terima kasih Kiai pemirsa yang dirahmati Allah. Pada intinya adalah jangan pernah mengaku mencintai Allah sebelum kita mencintai orang tua kita sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan tentu saja kita akan cermati lagi. Lantas bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan yang dikatakan durhaka kepada orang tua? Kita akan bahas lepas pesan-pesan yang berikut ini damai Indonesiaku. Siaku Rahmatmu Allah, izinkan saya membahas pada kesempatan ini apa saja. Contoh-contoh Dari perbuatan durhaka Terhadap kedua orang tua Karena kalau kita tidak tahu Contoh-contoh ini Boleh jadi kita tiba-tiba Telah menemukan diri kita Telah berbuat perbuatan durhaka itu Hadirin Para pemirsa Tifuan Ada tiga ayat dalam Al-Quran Yang di dalamnya Menggandeng dua hal Kalau satu ditinggalkan Maka satunya otomatis ditolak Ayat pertama adalah Perintah Ati Allah wa ati al-rasul Ta'ati Allah Ta'ati Rasul Maka siapa yang menolak menta'ati Rasul Otomatis dia menolak menta'ati Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Aqimus sholat wa atus zakat Tegakkan salat Bayar zakat Maka siapa yang menolak membayar zakat, otomatis solatnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Andaklah kamu bersyukur kepada aku, kata Allah. Dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Maka siapa yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, otomatis dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menolak semua kebaikannya karena dia telah berbuat durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dari saking pentingnya ayat ini, para ulama mengatakan bahawa faida syakartallahu bi'antu addi as-salawatil khamsa kullal yaumin fa aidan bi syukri walidayka bi an tad'u lillah lahumā khamsamarrat bikullal yaum. Jika kamu ternyata bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan lima kali salat lima waktu setiap hari, maka juga kamu bersyukurlah, berterima kasihlah kepada orang tuamu dengan mendoakan mereka lima kali minimal dalam sehari. Inilah salah satu pesan penting bahwa ndaklah kita bersungguh-sungguh berterima kasih kepada kedua orang tua. Contoh-contoh ini mari kita dengarkan. Yang pertama adalah tarkun Dia tidak mau memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Ada seorang mengadu kepada Rasulullah Sallam lalu dia mengatakan bahwa ayahku mengambil hartaku. Rasul menjawab, malu kali abika. Langsung Rasul menjawab, kamu dan hartamu milik ayahmu. Perhatikan, ingat tanggung jawab seorang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Siapa yang tidak melakukan ini dia telah berbuat duharkah kepada orang tuanya? Yang kedua. Al-Yarod anhuma Abu dia bermuka masam berpaling dari orang tuanya. Allah berfirman, Fala jangan bermuka melotot di depan orang tuamu. Perhatikan, ini termasuk durhaka. Yang ketiga, al marah kepada kedua orang tuanya. Dia lupa bagaimana pengorbanan sang ayah, sang ibu ketika dia masih kecil, tidak berdaya. Dia tiba-tiba langsung marah kepada kedua orang tuanya. Orang tua, dia sudah banyak rupanya. Wajar kalau dia berbuat salah. Namun ternyata tiba-tiba dia marah. Di sini Allah Firman: Walatanharhuma, janganlah kamu dengan bermuka marah kepada orang tua kamu. Yang keempat, alkalamushadid ilayhima berkata-kata kasar, merendahkan mereka. mengijak ayahnya, mengijak ibunya, menghina seakan ayah dan ibu dianggap bodoh, dianggap bego. Banyak sekali anak seperti ini tidak pernah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lahumā qawlan karima. Katakan kepada kedua orang tuamu perkataan yang baik. Sungguh durhaka orang yang mengatakan kata-kata kasar kepada kedua orang tuhannya. Yang kelima, atakabur ama mahuma, wa wa wa Dia bersikap sombong karena sudah sukses jadi seorang yang punya jabatan, lalu kemudian punya harta banyak. Begitu menganggap orang tuhannya dianggap jongos Diperlakukan seperti pembantu di rumahnya, disuruh-suruh. Naudzubillahimin dzalik. Ini termasuk perbuatan nurhaka kepada orang tuanya. Allah berfirman, Wahfith lahuma jana hazzul minarrahma. Rendahkan dirimu di depan kedua orang tuamu. Sungguh banyak sekali contoh-contoh itu. Dan seandainya kita belajar dengan lebih dalam, kita akan mengerti betapa kita harus lebih banyak belajar bagaimana mengabdi kepada Quran tua. Masyaallah, pemirsa yang dirahmati Allah, ayat tadi sesungguhnya mencukupkan bagi kita. Ati Allah wa ati Rasul. Ketika kita ingin taqwa atau taat kepada Allah maka ikutilah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sesungguhnya bagaimanakah Rasulullah mengejarkan kepada kita untuk mencintai orang tua kita sekali lagi, mumpung kita masih bersama ibu kita, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki rasa cinta kita kepada ibu kita tetaplah bersama kami, kami akan kembali dengan segmentasi yang terakhir, yaitu kesimpulan dan doa, damai Allah tanpa terasa kita sampai di penghujung acara Damai Nusaku dan sebelum kita akan tutup acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Habib Nabil kita akan sedikit berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang sengaja kita hadirkan dari Washington Raif, mungkin sedikit saja dan Alhamdulillah if you can join with us now in our program Dame Inu Sakul. Before we close this program, maybe you will say something to our viewer. Please. Absolutely. Well, first of all, Jazakumullahu Khairan for having me here. I came all the way to Indonesia to share my music, to connect with my brothers and sisters here in Indonesia. And what I got back was so much more. The country, SubhanAllah, is so full of culture and history and Islam is so rich here. And even an event like this, where we are remembering Allah Subhanahu Wa Ta'ala, And remembering uh, the respect for our parents, Bidul Walidain. You know, So okay. this is such a, a beautiful event. Thank you so much. May Allah reward you all and fill your lives with barakah. So, when will you be back here again? I'm hoping uh, in a few months. Semanola. Jadi yang sangat menarik sali. Raif sangat berbahagia bisa bersama-sama kita. Dan satu lagi, 15% dari penjualan CD disumbangkan untuk Palestina. 15% you donate for Palestine. 15% of all my album sales in Indonesia will go to rebuild schools in Gaza. The schools for Gaza program. Terima kasih Raif. Say something. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. May Allah reward you so much. Jazakumullah khairan. Asalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Misain. Terima Allah. Saya Agung Sulak dan pendukung acara ini Salam mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Habib. Kesimpulan dari kajian kita hari ini adalah banyak orang gagal mencapai sukses karena bapak ibunya tidak ridho. dan banyak orang tertahan nyawanya untuk dicabut seperti Alqamah karena pernah menyakiti sang ibu dan banyak orang yang ternyata dia diadab oleh Allah Subhanahu taala seperti Malik Kundang yang kita dengar ceritanya karena menyakiti hati sang ibu inilah makna sebuah hadis ridho Allah firdul walidain wasukhtullah fi sukhtil walidain silakan habib Jazakumullah selaku Dr. Amir. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu saya mengundang muslimin wal muslimat terutama generasi muda untuk menghadiri Indonesia bersalawat hari Senin tanggal 17 November di Monas Jakarta bersama seorang ulama dunia Habibana Umar bin Hafiz. dan tidak lupa kita doakan Palestina. Ya hari ini saya dapat kabar dari TV1 bahwa Yahudi ekstremis itu sudah masuk ke Masjidil Aqsa. Mari kita berdoa semua sama-sama. Allahumma khulna wal muslimin minasy-syaqawati ilas wa minan nari ilal jannah wa minal adabi ilar rahmah wa minadz-dzunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal